Kemarin isi misyarah Yang dia mudof kepada Zorof Atau bersandar kepada setelahnya Zorof Isi misyarahnya nanti Itu yang menjadi Zorofnya Diirob dengan fi mahali nasbin Adapun Zorof setelahnya yang menggunakan alif lam Itu diirob sebagai badal Yang keempat Bilangan yang setelahnya itu Zorof Jadi ada jumlah bilangan Setelahnya itu adalah Zorof Seperti contoh Sumtu Salasina Yawman. Contohnya Sumtu Saya berpuasa Salasina Yawman. Itu 30 hari jadi bilangan setelahnya zoro, maka bilangan ini nanti dianggap sebagai mafulunfi. Ya, jadi yang bisa yang keberikutnya yang bisa menggantikan zoro adalah bilangan yang setelahnya bersandar kepada yang tamisnya itu berbentuk zoro. Kemudian selanjutnya mau kita bahas tentang pembagian zoro. Kita sudah tahu zoro itu ada yang zorfu zaman, kemudian ada Zor zorfu makan, zorfu makan. Sekarang baik dia zoro zaman ataupun zorfu makan itu terbagi menjadi dua, ada yang zorof mutasorif, ya, dia zorof mutasorif. Pembagian Zorof yang pertama ada namanya Zorof Mutasorrif. Zorofun Mutasorrifah. Apa itu Zorof Mutasorrif? Adalah Zorof yang bisa digunakan untuk Zorof. Dan bisa digunakan untuk selain Zorof. Paham? Jadi penggunaannya nanti itu bisa Zorof. Dan bisa selain Zorof. Adapun yang anda tulis di papan tulis itu itu bukanlah pembatasan banyak lagi yang lain gitu tapi inilah yang masyur yang banyak diketahui seperti yaumun syahrun sanatun sobahun masaun, zuhrun lailun ya ini adalah contoh-contoh dari zorof mutasorif bisa digunakan untuk zorof dan juga bisa digunakan untuk selain zorof. Contoh zorof: Saa zuru Jum'ati. Saya akan mengunjungimu pada hari Jumat. Yauma dibaca nasab sebagai zorof. Amilnya adalah azuru, berbentuk fiil paham? Nanti yaumun ini di satu sisi dia sebagai zorof, di satu sisi dia bisa digunakan untuk selain zorof. Seperti contoh ja' yaumul jumati, yaumun di situ sebagai fa'il dari Ja'a paham? Kalau digunakan sebagai zorof, berarti dia dibaca nasab sebagai mafulfi. Kalau digunakan selain zorof, tergantung kedudukannya dalam jumlah. Kalau dia menuntut sebagai fa'il, berarti dibaca rofa sebagai fa'il. Kalau menuntut sebagai muktada, ya dibaca rofa sebagai muktada. Sesuai dengan tuntutannya. Kalau kemasukan inna, berarti dia dibaca nasab sebagai isimnya inna. Ingat ya, ini bukan pembatasan. Lafat-lafat Zorof Mutasorrif itu banyak. Tapi diantara yang sering terpakai, ya yang kita tulis ini. Paham? Jadi ingat, ada Zorof yang sifatnya Mutasorrif, yang penggunaannya itu bisa penggunaan Zorof, dan bisa dipindahkan, diaplikasikan kepada yang lain namanya Zorof mutasharrif. Kalau contoh yang pertama, sa'zuruka sa yaumal jum'ati dibaca yauma nasab sebagai Maf'ulfi atau sebagai Zorof. Atau kalau contoh yang kedua, jaa yaumul jum'ati. Ya, jaa yaumul jum'ati. Yaumu di situ sebagai fa'il. Ya yaumu di situ sebagai fa'il dibaca nasop sebagai khobarnya inna Ya. Inna yaumal aidi inna yaumal jum'ati yaumul aidi lil muslimin. Paham? Yaumun di sini sifatnya mutasharrifa. Bisa digunakan zorof dan selain zorof Inna yaumal jum'ati yauma yang pertama dibaca nasab sebagai isimnya inna, bukan sebagai zorof yaumul aidi yaumul yang kedua dibaca rofa sebagai khabarnya inna, tergantung susunannya dalam kalimat jadi kalian harus tahu ada yang mutasorrifah ada yang goyru mutasorrif sekarang lihat ya Zarof Gairu Mutasarif adalah zarof yang hanya digunakan sebagai zarof saja, sebagai maqulfi maksudnya. Berarti harokatnya selalu dalam keadaan nasab. Paham? Fungsinya seperti itu ya. Tidak bisa dialihkan kepada fungsi yang lain. Tidak bisa dibuat baca rofa, tidak bisa dibaca jir, tidak bisa secara asal. Ya. Dia selalu penggunaannya dalam kalam dalam sebuah J kalimat itu selalu dibaca nasab sebagai zorof. Atau pilihan yang kedua, zorof mutasawirif ini bisa dijerkan dengan huruf jir. Itupun terbatas huruf jirnya, tidak semua huruf jir bisa memajjurkan dia. Yang bisa itu adalah min, ila, muz, munzu. Paham? Yang bisa menjarkan dia itu adalah huruf jermin, min, ila, mud dan munzu. Di antara contohnya, hina, ba'da, asnaa, wa raa, khalfaa, tahta, baina, inda, duna. Ini juga ingat bukan pembatasan ya. Ini juga bukan pembatasan dari Zorof Mut, Goyru Mutasorrif. Masih banyak lafad-lafad yang lain. Tapi yang ma'ruf, yang mudah dikenali ini. Sekarang lihat contohnya. Tati Ru'at To'iro Tu Sahabi. Di sini ada faukoh yang dibaca nasab sebagai maf'ul fihi, sebagai zorof dari fi'il tahtiru. Ya, jadi pesawat-pesawat itu terbang, itu di atas awan. Fauqa di sini dibaca nasob sebagai maf'ulun fihi, atau sebagai zorof. Atau contoh yang kedua, dia dijerkan dengan harfu jer min ila an atau eh, min ila muz atau munzu. Seperti contoh, sir tu min waro ihi. Ya, saya berjalan dari belakang dia. Ya Min adalah huruf jer yang memajurkan waro. Sedangkan asalnya waroah ini adalah zorof yang goiru mutasorif. Yang penggunaannya hanya untuk zorof saja. Kalaupun berpindah, hanya berpindah karena kemasukan empat huruf jer ini. Berbeda sama tadi Zorof yang Mutasorrifah. Zorof yang Mutasorrifah, dia Zorof namun penggunaannya bisa untuk Zorof dan juga bisa digunakan untuk selain Zorof. Ya, penggunaannya bisa Zorof dan juga bisa digunakan untuk selain Zorof. Bagaimana kalau selain Zorof? Ya, tergantung susunannya, tergantung diletakkan di mana. Kalau diletakkan di awal jumlah, berarti sebagai muktada. Seperti kita buat contoh. Yaumul jum'ati, yaumul aidi. ya, Yaumul jum'ati, yaumun dibaca rofa sebagai muktada. Karena isim ma'rifat terletak di awal jumlah. Atau nanti penggunaannya hanya digunakan untuk zorof. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Sa'azuruka yaumal jum'ati. Nah ini namanya Zorof Mutasorrif. Kalau Zorof yang Goiru Mutasorrif, penggunaannya hanya untuk Zorof. Berarti selalu dibaca nasab saja sebagai Zorof atau Mafulfi. Ataupun kalau memang harus berpindah, berpindahnya karena kemasukan harfu Jer. Min, Ila, Muz, ataupun Munzu. Ya, Anan nggak membatasi bahwasannya zorof-zorof mutasorif itu terbatas seperti yang kita tulis, pahami? Karena sifatnya banyak, ya sifatnya banyak dan sifatnya juga luas. Cara mengetahuinya seperti tadi yang kita sebutkan, kalau kita membaca sebuah buku atau kita melihat dalam tulisan Arab, ternyata kita dapat di sebuah zorof tersebut digunakan sebagai zorof dan di satu sisi kita dapatin loh, kok bisa juga digunakan. Tidak pada Zorof berarti namanya Zorof yang Mutasorrif. Namun kalau ada sebuah kata yang kita dapati. Selalu dalam keadaan Nasob. Kalaupun berubah dia. Itu karena kemasukan Harpujer. Maka Zorof ini namanya Zorof yang Goiru Mutasorrif. Jadi tidak ada pembatasan. Secara asal. Zorof itu sifatnya mu'rob, bisa berubah-ubah harokat. Itu secara asal ditulis. Secara asal, Zorof itu sifatnya adalah mu'rob. Maksudnya, harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Itu secara asal. Kebanyakannya Zorof itu sifatnya mu'rob. Kecuali ada beberapa lafad zorof yang berbentuk mabeni. Ya? Kecuali ada beberapa lafad zorof yang berbentuk mabeni. Baik zorof zaman atau zorof makan. Paham ini? Jadi asalnya tetap ingat zorof itu asalnya adalah Mu'rob Harokatnya bisa berubah-ubah Seperti tadi apa Yaumun Dibaca Yauman, dibaca Yaumin Itu bisa Sanatun, Usbu'un Sa'atun, Sobahun Masaun, Lailun Tapi secara asal memang dia bisa dia Mu'rob, harokatnya bisa berubah-ubah nah, Kecuali di sana ada beberapa dzaraf yang sifatnya mabni. Berarti ingat, mabni berarti harokatnya tidak bisa berubah-ubah. Paham? Dan kalau dia mabni, kita golongkan dalam mabni, berarti nanti dia harokatnya tidak bisa berubah-ubah dan kalau dia digolongkan dari isim mabni, berarti i'rabnya nanti menggunakan fi mahalli. Baik zorof zaman atau baik zorof makan. Sama ini. Di antara lafadznya sekarang ditulis. Mata. Mata ini zorof yang sifatnya mabani. Selamanya dibaca mata. Tidak akan bisa berubah-ubah. Ayyana. Amsi al-ana ya amsi kemudian alana bainama baina ya baina ya bainama ma'nya dibaca panjang kemudian baina na dibaca panjang itu juga termasuk zorof yang mabni Kemudian kotu. Pakai to. Kotu itu juga termasuk zorof. Ya. Mabaniun ala domi. Kotu itu juga termasuk zorof. Mabani. Atau haisu. Haisu. Kemudian sama. Haisu. Sama. Itu juga termasuk zorof yang sifatnya Mabni Paham ini ini diantara bentuk-bentuk Lafat Zorof ya Yang sifatnya dia itu Mabni Karena secara asal ingat Zorof itu secara asalnya Mu'rob Namun ada beberapa Zorof Yang sifatnya dia itu Nanti Mabni Harokatnya tidak bisa Berubah ubah Bagaimanapun keadaannya Mau dia mutasorrif Ataupun goyro mutasorrif yang jelasnya dia hukumnya mabani Seperti haisu, haisu itu termasuk zaraf tapi selamanya dibaca haisu. Mamedion alat dommi, ya. Dia itu adalah zaraf zaman mabniun alat dommi. Kemudian contohnya lagi iz. ya is iz. mabonyon ala suku Kemudian izan, izan itu juga termasuk zorof. berikutnya isim yang terletak setelah zorof dia itu selalu dibaca majrur sebagai mudhafun ilaih itu koedahnya ya isim yang terletak setelah zorof selalu dibaca majrur sebagai mudhafun ilaihi Berikutnya, terkadang huruf ma, huruf ma, ma nya tulisannya panjang ma masuk kepada sebagian zorof. Contohnya, inda, hina, bada, duna, kobla. Jadi terkadang huruf ma, ma dibaca panjang, itu masuk kepada sebagian zorof. Contohnya masuk kepada inda, indama. Hina, hinama. Hina, Kobla, koblama. Ba'da, ba'dama. Duna, dunama. Dan ma ini sifatnya za'idah. Ya. Ma tersebut sifatnya za'idah, tambahan. Ya, ma-nya ma itu sekedar tambahan saja. Tidak memberikan pengaruh bagi zorof untuk beramal. Paham? Karena dia sifatnya za'idah, tidak memberikan pengaruh bagi zorof untuk beramal. Dan apa amalnya dzaraf memajrurkan isim setelahnya sebagai mudhaf ilai. Jadi meskipun inda hina qabla ba'da duna kemasukan ma menjadi indama ya hina ma ba'da ma duna ma tapi isim setelah dia itu tetap dibaca majrur sebagai mudhaf ilai. Loh kenapa bisa? Karena Isim tersebut, apa, zorog tersebut, atau huruf ma tersebut dianggap sebagai za'idah. Tambahan saja. Ya, ya. Rojautuhu anyah duro dunamata'khirin. Ya. Rojautuhu anyah duro dunamata'khirin. Di situ dunak kemasukan ma ziyadah. Namun tidak menghalangi dia untuk mengamili kata setelahnya. Ta'khirin tetap dibaca majrur sebagai mudaufun ilaihi. Jadi terkadang ada ma yang masuk kepada beberapa zorof. Tapi ma ini sifatnya ziyada. Tidak menghalangi zorof dari beramal.